Kita sambut acara ini dengan takbir tiga kali Allah Al-Fat Allah Al-Fat Allah Al-Fat Allah al Alamin al al al al ala, al Eh dan akwat yang kami muliakan Alhamdulillah, waspira pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka membedah buku daripada surat kepada penguasa. Di mana buku yang akan kita bedah pada pagi hari ini sangat bermakna bagi kita semuanya karena surat Amirah ataupun peringatan ini ditujukan kepada penguasa sebagai peringatan dan sekaligus untuk introspeksi kita semuanya. Oleh sebab itu pandangan dari sekian banyak manusia, terutama negeri Indonesia ini, yang mana telah dijaga oleh Allah, bencana berbagai bencana telah diberikan oleh Allah kepada negeri ini, tetapi ternyata para penguasa masih banyak yang merespon dan sikapnya dengan cara yang tidak Islami. Oleh sebab itu. Dari beliau-beliau yang akan menyampaikan materi ini adalah meninjau dari segi sampai di mana bencana yang ditimpakan dari kita ini semuanya adalah dari kesalahan tangan-tangan manusia dan terutama adalah kebijakan dan kesalahan daripada penguasa yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu pada acara pagi ini. Akan disampaikan oleh pemerintah materi yang pertama adalah Pesat Alawi Mahmun LCMA Perihak-perihak saya perkenalkan kepada audiens Nama beliau adalah Pesat Alawi Mahmun LCMA Kemudian tempat dan tanggal lahir Beliau lahir di Berges tanggal 27 Mei 1963 kemudian pendidikan beliau adalah S1 dan S2 Universitas Saud Riyadh Saudi Arabia alamat beliau ataupun bukti beliau adalah di sedumsi koper -si jawab kegiatan beliau tiap hari adalah dakwah dan beliau memiliki satu istri dan kebetulan dikaruniai oleh Allah lima anak. Bua istri? Huh ya. satu istri tidak istri. Bua tadi yang anak kastu. Laki-laki empat dan putri satu. Itulah dari diri beliau, Ustaz Khalwim Mun HJ Kemudian yang kedua saya perkenalkan yang tidak asing lagi bagi kita semuanya adalah beliau Al-Haram Mustafa Bakar Nasir. Beliau lahir di Pontian tanggal 12 Maret 1359 Hijriah. Sedangkan tanggal dan Tahun Masehi nya, ini kebetulan tanggalnya untuk Masehi beliau tidak ingat betul. Kemudian lahir ini tahunnya 1938 Masehi. Riwayat pendidikan beliau yang pertama dari SMP negeri, SMA negeri, kemudian di pondok pondok, melanjutkan kuliah di Akademi Saat. Beliau memiliki satu istri dan. ...tiga anak... putra dua dan putri satu. Al-Familas sudah memiliki cucu empat belas. Kemudian pekerjaan beliau... ...saya rasa yasing lagi sebagai pengasuh pondok dan dakwah daripada Islam. Demikian eh, perlu saya sampaikan... ...daripada Serikulum Pitek dan dua beliau saat ini... ...untuk acara selanjutnya... ...mengenai hidup buku tentang surat kepada penguasa akan disampaikan oleh pembawa materi yang pertama yaitu beliau Ustaz Alawi Mahmud SCMA kepada beliau kami persilakan sebelumnya waktu kami berikan waktu 15 menit. <SAT> Terima kasih. nahmaduhu wa Wa rahmatullahi min suruhi nüfusina wa misajiatir ahmalina Mayyadidhillah wa'l-lahu para mubillalah wa manjublidh para hadiah Asyadu an la ilaha illallah wa'adha'ulah syarikat Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'lub Faya ikhwalikillah pada kesempatan pagi yang cukup cerah dan kondusif ini Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya jika pada pagi hari ini kita bisa berwajah, kita bisa berterkapukah dalam rangka kolaborasi ilmiah dalam rangka membahas satu permasalahan yang harus sama-sama kita ketahui. Dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini juga kita bisa hadir tanpa ada halangan sesuatu apa hadirin kaum muslimin yang saya hormati pada kesempatan kali ini kita akan membaca suatu buku yang berjudul surat ulama kepada penguasa e, kalau kita baca buku ini dari awal sampai akhir sebetulnya sudah Tegas ya ayat-ayat argumentasi-argumentasi yang termuat di dalam kitab ini mengenai ketetapan bahwa penguasa yang tidak menggunakan atau tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan syariat Allah itu sebagai penguasa abil. Ini ayat Al Qur'an ini sesuatu yang pasti. Yang tidak perlu Anggapan-anggapan Tidak perlu bantahan-bantahan Kalaupun di sana ada orang yang Bereaksi, yang memberikan Tafsiran-tafsiran yang tidak Sesuai dengan ketetapan Al-Quran, itu hak mereka Kita tidak membutuhkan Komentar-komentar itu Dan yang perlu kita ikuti adalah Al-Quran itu sebuah Maka ayat-ayat Atau dalil-dalil yang terbuat Di dalam kitab ini Itu tidak ada yang terbat Satu-satunya pun sudah pasti Dan kita pun Ya Sebagai masyarakat Sebagai kaum muslimin Yang mengundang Akhidat Nauqib Yang mengundang akhidat Dasar Al-Quran dan Sunnah Itu harus diakini Dan tidak boleh ragu sedikit pun bahwa penguasa yang tidak menggunakan atau tidak menjalankan syariat Islam itu adalah penguasa yang kafir. Saya ingin sedikit menyinggung beberapa ayat untuk mendukung ketetapan ini. Salah satu juga uh, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat nomor 4 ya, ayat 59 dikatakan di situ ya al-ladzina amanu ato Allah wa ato Rasul amri minkum. Ya orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya nya dan ulil amri minkum. Konteks daripada ulil amri minkum di sini itu yang benar taksirannya sesuai dengan maksud al-Qur'an itu sendiri dan sesuai dengan sejarah dan Kata yang ada di dalam mengimplementasikan ayat itu, itu tidak ada. Pemerintahan yang memerintah kaum muslimi berhubung dengan hukum selain Allah. Artinya, menghubung disini kepada orang Islam. Menghubung disini hanya kembali kepada aturan dan hukum yang diakili oleh umat Islam. Yang saat itu merasakan saat Islam. Kenapa harus menggunakan Islam Agar takwa kepada Allah Dan kepada Rasulnya bisa sempurna Tapi kalau tidak Tidak mungkin bahkan kita pun nanti Akhirnya menjadi korban Menjadi korban terkapira daripada penguasa itu Yang tidak menutup Kemungkinan akhirnya rakyatnya pun Bisa menjadi rumpat Semuanya sebagaimana pimpinannya Sebagaimana pimpinannya Kalau diteruskan Terus-terus seperti ini akan seperti itu, dapat bahayanya penguasa-penguasa kafir, lalu menguasai rakyatnya yang beragama Islam itu dapat kekafirannya akan berimbas, akan merekret kepada rakyatnya. Sehingga akhirnya semua kebijakan, kebijakan, aturan-aturan pahit dalam mengurus masyarakat dan negara itu akan selalu dihukum oleh kita. Dan itu dibiasakan terus menerus akhirnya menganggap masyarakat bahwa hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku, dianggapnya itu sesuatu yang benar. Kalau itu diakini dan itu dijalankan, berarti masyarakat sudah tidak lagi beragama secara kapal, secara sempurna, sebagaimana hal itu dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Dan dianggap tidak atau bukan orang yang beriman Kalau orang yang ternyata agamanya Lebih daripada satu Yang diharus Masyarakat Indonesia Khususnya dan negara-negara Yang mempunyai tipe seperti ini. Seperti dalam ayat yang lain Allah juga berfirman wa Waqaati ruhum hatta lakakunna fitnah Wa yakuna dilukul luhulillah Rangilah mereka akhirnya mereka-mereka yang membuat fitnah fitnah apa? fitnah yang akhirnya masyarakat, agamanya tidak satu dia sholat pakai dalil al-qur'an dia haji juga pakai dahil al-qur'an tetapi ketika dia berhubung pakai dalil buatan manusia ini kafir artinya karena tidak selagi sempurna agamanya ini yang seperti juga di dalam Al-Qur'an dikatakan apatul minuna bibadil kita waya kuruna bibadil Nah, ini sifat kaki, simat tubuh. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau dibiasakan, karena masih ada dugaan-dugaan. Bukan saja di kalangan masyarakat awam, bahkan juga sudah menimpa penyakit ini di kalangan para datin, di kalangan para ustad, bawa orang-orang Islam yang berhukum dengan hukum seperti hukum Allah, selama dia kiraannya masih sholat, masih puasa, masih berkorban. Lalu yang akan pilih pemerintahan muslim Jadi ya, pemikiran-pemikiran Dari pemikiran -pemikiran para asatid semacam ini Ini menipu Menipu masyarakat yang airi masyarakat Juga ikut mempolis bahwa mereka Adalah muslim Sehingga karena melulu bahwa mereka itu adalah muslim Tidak ada usaha Tidak ada usaha Untuk melakukan perubahan Agar penguasa itu kembali kepada seratis Karena masih muslim dan dianggap kesalahan-kesalahan hukum -kesalahan ini dianggap kesalahan-kesalahan yang sifatnya pasif atau kafir yang diistilahkan kufur duna kufir artinya mereka tidak kafir keluar dari Islam. Nah, sebetulnya aktivisme semacam ini itu lebih berbahaya daripada kekafiran Yahudi dan Nasrani itu sendiri. Sebetulnya kalau kita memahami konteks ini, karena secara suntansi, ini mereka sebetulnya pada kekafiran yang sama. Cuma kenapa? Lalu mereka lebih kapir daripada Yahudi dan Asloni. Ya. Termasuk orang-orang yang mendukung dan orang-orang yang tidak menkafirkan kebun itu sendiri. Karena Yahudi dan Asloni tanpa kekafirannya. Kemana pun dia lari, kemana pun dia sembunyi, dia tidak akan menyembunyikan kekafirannya. Dia tetap akan eksis, dia tetap akan tetap menampakkan bahawa orang Yahudu dan Rasuling Meyakini satu keyakinan yang berbeda dengan orang Islam Tetapi orang-orang yang lulus semacam itu Dia membuat teduh, memakai teduh, mengaku muslim Dia lalu sering juga merekayasa Sering juga membuat alasan-alasan dan mula-mula dengan tetap dirinya sebagai muslim Ini yang menjadikan penipuan-penipuan itu kembali kepada ayat tadi itu karena kalau syariat Islam ini tidak ditegakkan maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya pun tidak disubur bahkan hampir dan nyaris semua aktivitas eh, kegiatan agama kita itu tanpa kaidah kegiatan orang-orang munafik seperti itu akan tetap seperti itu ketika kita mengatakan begini-begini itu semudah hanya sekedar ucapan-ucapan yang tidak ada karena ternyata sesuatu yang sesnya kita tegakkan ternyata juga tidak ditentangkan. Mestinya harus kita tegakkan kalau kita mengatakan semacam ini, semacam ini kita sering berdakwah menyampaikan kebaikan, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar tetapi sesuatu yang inti tidak pernah kita singgung. Dan dakwah yang banyak dilakukan oleh para dahil itu juga hampir seakan-akan tidak ada manfaatnya Karena dakwah sekedar dakwah tidak pernah menungkit dan menunggung Agar orang sadar, agar orang punya kewajiban untuk menggambilkan syariat Islam Sebagai manhad dan undang-undang kehidupan kaum muslimin sehari-hari Nah maka orang-orang itu diwajibkan Islam itu diterapkan oleh taulid amri mungkuh Karena ini sangat efektif dan bisa Membantu sekali uh, Kepada para da'i Karena didukung oleh pekuatan Seberapapun kemukaran dan Kemasyaratan itu dihadapi oleh Para da'i itu akan sangat mudah Dihadapi karena didukung oleh perangkat Negara yang memang telah berhukum Dan bersyariat dengan syariat islam Tidak seperti sekarang ini Para da'i hanya Menyampaikan orang mau menerima Orang mau meladati Tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak banyak juga tidak banyak imbas tidak banyak pengal. Orang malah justru semakin banyak orang sholat juga semakin banyak orang bermasiak bahkan orang-orang yang sholat pun juga tidak terlepas ikut melakukan kemaksiatan. Puasa kita juga puasa dianggap puasa tidak ada apa apanya. Apa nilai puasa yang kita lakukan? Yang kata Al-Quran adalah Allah tak takut Tetapi ketika kuasa dan semua kejahatan bermunculan pun nilai kuasa yang kita lakukan juga tidak ada impasnya apa-apa Itu kuasanya orang-orang munafi Allah pun tak takut apa? dia orang takwa itu kerjaan tidak kejahatan tenang-tenang saja Mulus-mulus saja Bahkan ada seorang ustaz yang masih tahu oleh muridnya Pak Ustaz itu ada orang dipikir Pak Ustaz sedang cium-ciuman atau ustaz gaumnya apa? Dia belum islam atau dakwah Belum sampai kepada dia Padahal yang cium-ciumannya tuh tahu Kalau perbuangannya tuh arah <tuh> Sampai seperti itu Tidak akan ada dirinya apa-apa Sholat yang kita lakukan juga Sholat batu Sholat batu Karena kimpis sholat yang dimaksud oleh Al-Quran itu Wakat gini sholat Inna sholat anil faksya Diwal unga bukan uh. setelah kita sholat juga kita tidak melakukan aktivitas apa-apa sehingga orang yang membuat kejahatan juga semakin hebat melakukan kejahatannya dan tidak akan langsung terganggu dengan aktivitas sholat kita ketika kita haji memenuhi panggilan la baika, Allahumma la baika, la baika, la, syariqa, la ini panggilan tawfi ini panggilan untuk menanamkan ajaran tawfi tapi apa yang dilakukan oleh haji-haji selama ini juga tidak ada nilainya dan dia bisa berbuat apa? Karena sistem yang ada tidak bisa dijadikan jembatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang harus dilakukan oleh para pelaksana ibadah haji, oleh para pelaksana sholat, oleh para, para pelaksana puasa-puasa. Apa yang tidak bisa lakukan Lain kalau saat istilah itu tegak, tentu ceritanya akan berbeda mudah kita menghancurkan segala sesuatu karena didukung oleh perangkat didukung oleh kekuatan makanya Rasulullah ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk menegakkan syarat kisah syarat kisah itu dipormalisasikan menjadi kekuatan negara dan ketika setat Islam itu sudah mendirikan kekuatan negara, dakwah rasul, impaksin, kata-kata demikian juga semakin meluas kekuatan Islam dalam waktu yang dulu sih, kan? kemudian dilanjutkan oleh para gulapa-gulapa berikutnya itu kan memang sesengah dipakai aturannya dipakai nah sekarang hampir semuanya lumpuh hampir semuanya tumpul ibadah-ibadah kita ini kaya ibadah-ibadahnya orang munafik. antum mengucapkan Allah wabbar ketika sholat apa betul itu diimplementasikan bahwa hanya Allah yang paling besar setelah sholat, apa yang kita lakukan Pelacur juga semakin hari kuantitasnya semakin berkat orang korupsi juga semakin parah padahal kita sholat Bapaknya kata Nabi mansalla salatan la kanha anil fakhsya bi mukat fa salatuhu mabida. Makanya kalau kita itu dulu betul enggak ada dalil, betul enggak ada ayat orang salat itu masuk surga. Mungkin bisa dikatakan walaupun ini perlu kita dulu tidak ada. Kalau salat yang dimaksud salat yang kita lakukan seperti itu. Salat yang dimaksud yang masuk surga itu adalah salat yang berjiwa mujahad solat yang mampu menggerakkan badan dan jiwa kita untuk melakukan amar makhruf nahi bukan untuk melakukan jihad kalau itu dimaksud, bisa jadi ya? karena memang Allah selalu mengatakan bahwa kalian jangan berharap-harap masuk solat, jangan kalian berharap-harap ingin masuk solat karena ternyata Allah tidak pernah melihat di antara kalian berjihad, Allah selalu menggunakan kata itu ketika menyimpul solat, tidak pernah menggunakan ibadah-ibadah yang lain. Allah mengatakan seperti ini: dengan jihad amhasib tum antakulul janata walama yaklamilah huladina jahaduminkul waklamil sobin. Ini kalau kita belajar di munaqotha lama ini kata nabjul, nabjul yang arti dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjadi. Allah tidak pernah melihat kalian ah, itu ada yang katakan berjihad seperti ini ini yang terkait jadi sholat bisa masuk sholat sholat, ya, sholat yang mampu menggerakkan orangnya amal maudzahimu puasa yang masuk sholat yang puasa yang punya jiwa semacam itu berbikin juga haji bukan habis sholat kita noblos habis puasa kita noblos habis haji kita noblos ini aturan apa ini ini ajaran apa yang dipakai ini ini salah satu ayat yang tegas bahwa syariat itu mutlak harus diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin sehari-hari di dalam mengatur pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa. bukan tidak ada kaklim apa-apa, tidak ada ikatan apa-apa harus dan atur quran dengan tegas jadi ketika kita memberikan hakfir-hakfir kepada orang-orang yang melanggar al-Quran itu bukan bisa kita Padulang abu tidak berhak Karena urusan mengislamkan orang Urusan menghafirkan orang Itu hanya Allah Itu hanya syariah Nah kita hanya mengikuti Kalau dengan pernyataan Al-Quran Orang ini telah keluar dari Islam Disebabkan tidak bersaingat dengan sehat Islam Kita hanya mengikuti Bukan lalu melakukan nah, perlawanan Atau memberikan antara-antara Yang tidak sama dengan al jadi ada orang hampir Tidak boleh kita muslimkan Orang oh, juga ada orang kapir, Sudah hampir Tidak boleh kita muslimkan Harus diberikan hukum Sebagaimana petunjuk Al-Quran Jadi kita bukan kaum takfir tetapi kita mengundumkan hajj Al-Quran dengan begitu cepat setelah syarat-syarat untuk mempolis mereka itu abil dan tidak ada mawani-mawalinya Itu dengan maksud agar mereka yang terkena polis itu secepatnya kembali kepada syarat Islam Secepatnya to tobat Dan tobatnya para obon tidak cukup dengan ucapan Kita tak bisa melakukan itu dengan perbuatan Dengan perbuatan yang konkret merobat yang dahulu berhubung dengan hukum tapi dibuktikan dengan hukum Islam itu kebuatnya hukum seperti itu setelah apapun hukum itu harus demikian nah tentu juga bahkan di dalam ayat-ayat yang lain lebih tegas lah, bahkan Allah sampai menyumpah atau bersumpah dengan dana yang mulia itu, Hukum karena bertapa pentingnya wajibnya berhubung dengan hukum Allah dan tidak ada yang hak untuk syariat selain syariat Allah karena yang memuasai alam ini adalah Allah yang mengatur alam ini adalah Allah dan yang menciptakan alam ini adalah Allah sehingga salah satu di antara terakhir para ulama orang itu boleh membuat hukum ya Agar orang itu lalu bisa ketika hukumnya ditakati oleh seseorang Orang yang ditakati hukumnya itu masuk shodha Itu harus begitu persyaratannya Bisa enggak? Itu hanya bukaan Allah Karena Allah akan seperti itu Ketika hamba-hambanya shodhaan ditakati syedikat islam Allah mewajibkan Allah akan memberikan Rahmat Kepada orang yang ditakati hukumnya masuk dalam shodha itu salah satu suratnya seperti itu Itu dalam tahu dulu dia Seperti itu Sehingga tidak bisa Bagaimana manusia yang begitu Membuat aturan dan kita jalankan aturannya itu Tetapi kalau ada Apa-apa Kita mintanya kepada Allah Sehingga ini juga satu fenomena Yang sering kita lihat Orang berdoa dengan tangisan-tangisan Yang anak simpung tadi Itu doanya orang-orang munafik. Doa doanya orang orang munafik, orang orang yang bodoh, orang orang yang tidak tahu diri, hukum yang dimakati hukum kafir, begitu dia punya ajak, mintanya kepada Allah. Siapapun tu, pasti akan malu. Sehingga habis berdoa, bukannya bahawa orang yang datang justru hadap yang sedih berganti Yang datang kecil, yang pergi kecil, yang datang lintus satu, mitu bangsa ini di jadukan bulan-bulan ada Karena mereka lebih kapir ketika bangsa kafir sendiri Allah tetap marah kepada orang kafir dan akan mengabadikan orang kafir masuk perangkat kalau dia sebelum mati tidak masuk Islam dan akan menghadap mereka Tetapi juga Allah akan lebih benci Akan lebih marah Dan akan lebih memadab besar lagi Orang yang mengaku muslim Tapi tidak berhukum dengan hukum Allah Lebih benci Allah tidak butuh sholat kalian Allah tidak butuh puasa dan haji kalian Dan itu sifatnya hanya kami Tapi hakikat yang sebenarnya Anda berangkali Orang yang lebih kapir daripada Yahudi Makanya Allah tidak pernah Memberikan statement Orang-orang yang mengaku beriman Tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah Sebagai orang-orang beriman Tidak pernah ada ayat yang mengatakan Seperti ini Ini juga sebagai berdasarkan akhir ya. Jadi tidak pernah mengatakan seperti ini Bahkan Allah memberitakan kepada Nabi Untuk melihat Dan ternyata banyak Terjadi pada abad-abad sekarang ini Apa yang diberitakan Allah kepada Rasulullah untuk melihat Satu bangsa mengaku kesat tetapi tidak berhubung dengan hukum Islam Allah tidak mengatakan orang itu beriman Alam tarau ila ladina yajadumumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila qoblik yuridu ini Allah mengatakan alam tarau ila ladina yajadum bukan alam tarau ila ladina am Yusufur itu mulai pengakuan. Jadi orang-orang seperti kita, karena solat, karena puasa, karena haji, mengaku dirinya beriman, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan percaya kepada apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah rasul sebelum Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. ini kita sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman. Seperti diterangkan di dalam awal al-baqarah al-dinajib minunah bimamun zilah minaikah bimamun Tetapi ini ternyata hanya klaim hanya yusuful, hanya al-jabu. Jadi mereka aku beriman, tetap oleh Allah ditolak keimanan mereka. Pengakuan mereka beriman oleh Allah ditolak. Itu pengertiannya juga. Kenapa ditolak? Karena mereka ternyata berhubung dengan hukum kapir. Ini ayat sudah jelas, al sudah jelas. Mengatakan bahwa orang-orang seperti ini dianggap tidak beriman, dan juga diterutan pada ayat berikutnya, Al-Tuhat, Al-Tuhat, Al-Tuhat, Al-Tuhat, Al-Tuhat, Al-Tuhat, katalah yang diikuti antusifin hal jamma qolaitat wa yuslimu tasliman bahkan dalam ayat ini ada beberapa kriteria-kriteria yang harus terpenuhi untuk sebuah penerimaan iman seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah bersumpah karena gawat orang akan mudah begitu lain mengaku beriman-beriman padahal sudah hukum dengan hukum Allah Allah bersumpah tidak tidak beriman. Sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai mutus perkara dalam semua aspek kehidupan. Itu. Menerima Allah sebagai hal ini. Iman saja lupai ketika mereka terjadi perselisihan. Tidak cukup kita berangkat syarikat Islam, lalu kita mempunyai beriman tidak cukup. Dan tidak hanya berhenti di situ berita Allah. Sampai apa? Layak hidupi, antusirium, haro jahit Tidak mendapatkan haro Tidak mendapatkan kesempitan Betul-betul pro Betul-betul ikhlas, betul-betul golo -betul Hati kita menjadi kisah Sebagai aturan yang Harus kita tegakkan kasih. Seperti itu Dan berikutnya juga tidak cukup Hanya sekadar lapang dada senang bersyariat dengan syariat Islam Kadang-kadang bisa tegakkan Tetapi kita harus tutup dan aku serta menyerahkan diri dengan sesempurna-sesempurnanya, wajusan ribu kasliman. Ini kriteria, bahawa keimanan bernyata tidak mudah, harus memungkinkan hal-hal seperti ini. Ini bahwa ayat-ayat Allah ya, sudah qot'i yang tidak mungkin dibantah oleh pendapat-pendapat orang siapapun pendapat orang itu hata sahabat sekalipun kalau ternyata pendapatnya bertentangan dengan Al-Qur'an tidak berhak untuk diambil dan yang berhak diambil adalah firman Allah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada masa dilala dari Nabi sampai terakhir Daulah Tunku Usmania Tidak pernah kita mendapatkan Orang yang aku beriman Orang yang aku muslim tetap berhubung Akhir itu tidak ada pernah sejarah terjadi. Ini terjadi itu Setelah didapat jatuh Lalu orang-orang kafir -orang menyerbu Lalu ditanamkan demokrasi dan kepatahan Sekurian dan lain-lain Dengan maksud adat orang Islam itu Tidak akan kembali kepada Islam Akhir karena jihad dibilangkan Kan kekuatan untuk lalu sudah hilang. Yang menghilangkannya itu para ustaz sendiri, para kiai sendiri untuk pakat kepada para penguasa-penguasa tokoh, akhirnya kebatinan-kebatinan itu dibiasakan, dirutin, diasat, akhirnya lalu menjadi sebuah kebenaran. Hampir tidak ada celah orang Islam ketika menghadapkan kasus. Ketika mendapatkan persoalan hmm. menyelesaikannya dengan hukum Islam, tetapi kembali kepada hukum-hukum Togu. Nah inilah yang lalu mengkristal menjadi satu keyakinan sehingga akhirnya ketika ada orang Islam menjadi hakim, ada orang Islam menjadi jaksa, dan menjadi asal Togu, Togut yang lain, orang kaya enggak mungkin mengatakan dia itu kafir loh. Saya seperti itu beratnya. Bahkan lebih erat kerana mereka itu adalah Muslim. Ini tentu berbeza dengan manhaj nabi ketika membina para sahabat. Ketika sahabat dibina oleh nabi masuk rumah tu tahu mana yang kafir mana yang muslim. Waktu itu terjadi di dalam rumah tangga. Mungkin ya. kita tidak perlu mengarah pengajian yang kafir pun juga di muslihkan. Ini ini kenyataan yang tidak boleh dibiarkan terus menerus, karena kita akan berhadapan dengan kebuatan allah. Kita akan berhadapan dengan adat Allah Kekuatan manusia tidak ada apa-apa Yang apakah Amerika selama ini Kekuatan besar dunia Ternyata menghadapi mujahid juga perontangan Dan ampun-ampunan Tidak ada apa apanya kalau dihadapi Dengan kekuatan keimanan Karena itu jadi Nabi Tidak akan ada yang mampu mengalahkan Atau ikat almas Walaupun jumlahnya bisa dihitung dengan Jari-jari tanah tapi kala dihidupi oleh Allah sekecil apapun kekuatan itu dia mampu ada kekuatan yang keagung hampir oleh seluruh negara di dunia itu sebagai Tuhan bahkan mereka lalu menghajar mereka lalu bisa mengejar budak-budak para mujahid itu karena dia sebagai wujud ketaatan kepada Amerika tetapi penyakit jombonya sendiri ketika menghadapi mujahid hati tidak bisa berbuat apa-apa satu -apa. jadi kita harus e, bersikta sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran jadi jangan ada berbagai isu, berbagai pendapat yang macam-macam tentang masalah pendapat Al-Quran ini Al-Quran dan kita memang betul tidak pernah mudah mengaktirkan orang. Tetapi kalau Allah Tuhan sudah mempunyai semacam itu, wajib hukumnya bagi kita untuk itu mempunyai. Karena kalau tidak, berarti kita menyalahi apa yang telah ditetapkan alat Tuhan. Bisa kembali kepada kita ke kapiran ini. Karena ayat-ayatnya sudah tidak bisa dibahami. Sudah bisa dibahami. Lalu sekarang bukan ada dalil untuk mempertahankan Agar eksistensi tauhid ini tetap sebagai muslim walaupun tidak ada dalil yang mendukung pendapat ini dan hari sudah sepakat banget ini langsung firman Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah kafir. Lalu enggak sah akan, akan dengan sikap kehati-hatian. Ya. Lalu bahkan membawa bahwa pendapat itu ada pendapat hari wal jamaah ini satu penipuan yang nyata. Ini sebuah pembohongan dan kebusaan Bahawa al-sunnah Tidak pernah melakukan seperti itu Karena al-sunnah tidak pernah hidup Khususnya pada masa hilang Mendapatkan Orang-orang muslim yang berhubung-hubung Dari mana pemikiran Nabi Baru Dari jalan Nabi itu enggak ada Makanya ketika ini mengatakan Para sahabat, ketika diciptakan Ada ada pemerintahan yang boleh Menghubung para sahabat ingin Mengambil dipadanya, ingin eh, menebas leher-leher para penguasa itu. Nabi mengatakan, lama sholat, tidak selama dia masih sholat. Ini harus benar memahaminya. Bukan sholat sebagai magelah, bukan sekadar Bahkan kita sekarang lebih sulit menghadapi firhon sholat daripada firhon yang tidak sholat. Benar, kalau sholat yang tidak sholat itu kita gampang nggak bisa ditipu orang kafir, tetapi ketika biru rumahnya kafirnya pintar, setan rumahnya juga hebat mengatur para awlianya itu dengan cara sama seperti para peneranya juga sama-sama sholat sehingga peneranya bisa jadi lumpuh karena dia ternyata sholat, Wah, ternyata sebetulnya ini iman saudara kita juga. Nabi ketika mengatakan Lama solur, itu maksudnya adalah Para hulapa-hulapa Apapun bentuk hadisnya, bahkan ada hadisnya Yang sangat ekstrim Kamu nanti akan dipimpin oleh seorang pemimpin Yang juga manusia Tapi hatinya Iblis, itu biasa Manusia bisa seperti itu Tetapi yang dilakukan oleh para umaroh umaro Oleh para hulapa-hulapa Itu pemberitaan sistem yang berjalan Sistem Islam Bukan sistem yang ayat kita sekarang laksanakan. Sistem Islam cuma secara pribadi lebih demolipah, kadang-kadang dolim itu kadang-kadang terjadi orang ketika punya kekuasaan selalu ingin melakukan sesuatu yang kadang-kadang hanya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya walaupun bertentangan dengan syariat. Tetapi saya kadang berjar syariat Islam. Makanya nabi tetap tidak boleh keluar dari mereka selama mereka masih sholat karena mereka pun tidak kafir dengan tetap melaksanakan syariat Islam. Bukan bayangan antum seperti dugaan terjadi pada pemerintah sekarang, tidak mungkin Kalau yang dimaksud Nabi adalah Pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah Kemudian disukur surat itu tidak mungkin Karena selama orang kafir tidak ada artinya Makanya Imam Nawawi ketika menerangkan hadis ini Karena hadis ini diduayakan oleh muslim Lalu diraksana Imam Nawawi Antum bisa muncul kepada kita iman Itu dijelaskan Beliau mengatakan ketika menafsir hadis itu la yajuju alkhuruju alaihi binjaro din wal dulmi ma lam yughayyiru syai'at min qa'idil islam seperti itu ini enggak pernah dibaca orang enggak suka membaca ini lebih senang bicara langsung ini nyata jadi kita tidak boleh keluar dari olimah Walaupun halimah itu dolim Walaupun itu Alimah pasir Tetapi dolim dan pasir Yang belum keluar dari Islam Selama mereka kemudian menggunakan uslumnya Malam yugairu bentuk jamaah Artinya rejum Artinya pemerintahan Selama pemerintahan itu tidak berubah satu saja Sayat Satu saja Apa saja disini juga bentuknya umum, Bukan asyaat tetapi sayat satu saja apa saja dari kaidah Islam Dan kaidah Islam itu salah satu diantarannya hukum Artinya Ketika ada pemerintahan Yang ternyata tidak berhukum dengan syariat Islam Wajib Hukumnya kita keluar dari pemerintahan itu wajib Wajib Wajib Harus keluar kita Bahkan diperintahkan untuk melakukan perlawanan Dan menggantikannya dengan perpintahan yang berhukum dengan syariat Islam ini, ya, ajaran ini ajaran Al-Qur'an. Ini adalah keyakinan kita yang mampu sebagai muslim, siapapun mereka. Seperti itu. Ini Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Ini pendapat yang khas. Maka ayat-ayat yang lain seperti itu. tidak mengizinkan. Maka tentu sebagaimana menjadi ijma' para ulama, ada 10 penyebab orang itu menjadi kafir. Kalau ada takfiran atau orang melakukan kekafiran, lalu kita tidak mengkafirnya, ke maka kekafiran itu kembali kepada orang yang tidak mengkafirkan. Karena hanya orang kafir dan kafirlah yang saudara. Tidak mungkin kalau dia di dalam tidak ada hati, hati khotul iman, dia mengatakan orang yang kafir dianggap muslim itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang hak. Untuk disampaikan kepada siapapun, tidak terkecuali bahwa Allah memberikan kekuasaan ini untuk membuat kesejahteraan, membuat barokah dan rahmat di muka bumi ini. Bukan justru kemudian dipakai untuk menghancurkan syariat Islam itu sendiri. Jadi itu konteks kata-kata sholat itu yang dimaksud adalah pemerintahan yang tetap eksis bersyariat dengan syariat islam nah ini hadirin yang anak tekankan kepada antum dan antum tidak usah terprovokasi dengan hal-hal yang ternyata akan menyesatkan antum yang akan menjumuskan artu Kedalam hal yang sama Kalau kita ikut-ikutan bersikap mempolis Dan memanai hal Ketakbiran itu sebagai terima, Karena ini sesuatu yang Kontraproduktif Tidak boleh Walaupun itu yang mengajak umpamanya seandainya buruk kalian Tetapi kalau ternyata buruk kalian Telah melecek Tidak boleh dita arti. yang wajib Dan harus dita adalah Al-Quran itu jadi tidak benar katakuprun guna kuprin dalam pengertian memanjang yakum dima angjala Allahakulatita humur kafiru. Bahkan kalau kita mengkaji kaidah tafsir, ketika ada domir munfasir, ketemu dengan isma kifat itu menunjukkan kepada kekafiran yang nyata. Humur kafiru. Itu nyata Dan ini firman Allah Dan firman ini ketika disosialisasikan Tidak ada pemerintahan Islam yang bersyariat dengan syarikat is Selain Islam itu tidak ada Bagaimana mengatakan Kufrunduna Kufri Artinya orang ketika bersyariat Dengan syariat Islam Tetap ke Islam hanya diterima Dan dosanya bukan dosa mengkafirkan Itu ajaran siapa Itu paham siapa Dari mana paham ini didapatkan Bagaimana Ibn Abbas yang kali tafsir Yang didomakan oleh Rasulullah Sebagai orang alim Lalu mengaktikan aturan tidak sesuai Tidak sama dengan realita Yang Abu bin Abbas sendiri menyaksikan Dari sejak zaman Rasulullah sampai ulama al itu Bahkan kepada sebagian Masa dibagi rumah Allah Saya mendengar Tapi saya belum mengecek ya ketika Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun dunla kufri ini hadis seperti hadis munkoti. Dia tidak sampai kepada Abdullah bin Abbas, kepada Tauus sampai. Jadi ini ucapan Tauus, jadi ketika Ibnu Abbas ditanya tentang humrul aqd dikatakan dia tetap kufru, kufrun aqna kafir sama yang ditafsiri oleh Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Nah, waktu itu Tauus menghadapi Khawarij dan Khawarin itu mengkapirkan semua dosa besar Walaupun tidak sampai mengkapirkan Artinya bahwa Orang-orang yang melakukan dosa besar yang tidak mengkapirkan Itu tidak keluar dari Islam Itu membantah untuk orang-orang Khawarin -orang Yang menjadikan orang ketika Melakukan satu pelanggar tetap dianggap kapir Karena Khawarin dalam memanai iman itu Bagian yang integral Layat azzaq, iman itu satu kesatuan. Maka ketika orang melakukan kemaksiatan, maka dianggap dia kafir ekstrim dia, walaupun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Lama daripada murjaa sama, murjaa juga memahami iman itu layat azzaq, tidak terbagi-bagi. Sehingga orang berbuat kejahatan seperti apapun, sampai melakukan tingkat ketafiran pun orang tidak dianggap kafir. Jadi murjaa itu luar Bebas sehingga paling laku akhidah ini Cuma, kalau ditawarkan murji'ah, orang pada kaget Apa murji'ah? Dia dengan ahlus sunnah wal jamaah Ini penipu Ini garo Seperti ini Itu begitu, sebutnya murji'ah itu Kulitnya dalamnya murji'ah Cuma, sanggonya aja ahlus sunnah wal jamaah Enggak ada ahlus sunnah wal jamaah itu Mengusirkan orang yang berserikat Dengan syarikat kafir itu enggak ada seperti itu karena murjiah ketika mengaktifkan iman itu limo jauh lebih tasdiq, bukan hati potul iman, bukan asal tak al narja. Jadi sekedar tasdiq, apalagi juga dibantu dengan pelaksanaan sholat, melaksanakan ibadah puasa. Oh, muslim ini, nah, itu murjiah sebetulnya murjiyah. Maka kaidah atau jargon yang paling terkenal dari murjiah itu disebut tak lah taduru maal iman taatun kamala yang maal kufri maksiatun jadi orang kalau merasa sudah asli sudah membenarkan apapun dosa yang dilakukannya itu tidak akan menggambut keimanan sebagaimana orang yang asli akhir kalau dia melakukan keimanan juga ditolak. Tapi supaya lagu dan umat pun ternyata juga tidak ahli-ahli betul. Bahkan yang menggunggur-gunggurkan ini al-sunnah sebetulnya juga dia tidak ahli dalam soal akidah. Dipoleslah, dibuat tipuan-tipuan. Dan ternyata cukup menipu orang. Walaupun sekarang orang kita set lagi untuk bertaubat. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan banyak yang bertaubat. Dari cengkraman-cengkraman pemalsuan-pemalsuan ini para hadirin. Saya kira demikian. Dan saya kira juga sudah jelas ya, sudah tegas dalam buku ini antum baca dan anak minta keyakinan yang benar ini tidak boleh antum ragukan tidak boleh antum askan lagi karena antum berarti sudah membeli ya bahaya neraka dengan ketiduran kita dan ini aku kita yang menyampaikan dan segala sepakat orang-orang yang berpegang kepada ajaran Al-Qur'an semacam ini satu manfaat dan ini sebutnya faraq Kata Imam Sapii di dalam misalah mengatakan Anna mula jamaatil jama muslimina la yastani fi kulihini al-ghoero mungkinatim fi kulihini ma baqia ilah mula jamakal jamaatil bintin atau bintak. Kita tidak mungkin kita akan selalu bertemu dan bertemu setiap hari, setiap waktu seperti ini. Tetapi yang dengan kita adalah kesenangan akidah, kesamaan paham bahawa terutama dalam orang atau penuhasa atau siapapun yang tidak melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan. Kita sehari-hari dalam kehudupan Allah ini sehari-hari, itu adalah takbir Harus menjadi jemaah harus menjadi kesepakat Tidak ada yang keluar satu Demikian, kurang lebihnya mohon maaf Bawa Allah untuk timur adil adil, watahani wajibum dimakir dengan ayat, watiqul hadim, wataqo baralina wamilum bila watahu Innahu huwa sambil alim pastiluloh aladim inna huwa luhur rokin. Assalamualaikum wa barulohi wa barokatuh. Apa kenaian kafir? Kemudian yang kedua, tidak sempurna dalam ibadah kita selama. Negri ini belum menerapkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, penguasa yang memasai rakyatnya yang Islam, tetapi ternyata tidak menerapkan syariat Islam akan selalu membuat kebijakan yang selalu menyimpan. Kemudian yang keempat, pemikiran awam, orang Islam awam sampai pada ustaz yang di bawah. Penguasaan daripada orang-orang yang tidak bersyariat Islam banyak yang terpengaruh pemikirannya Sehingga banyak yang membenarkan keyakinan yang salah Itu juga usah Kemudian yang terima, saya tidak ditegakkan, Islam tidak akan sempurna Yang keenam, dengan tidak adanya ditegakkan, ternyata ada dakwah tetap jalan tapi juga maksiat tetap jalan terus sehingga ibadah kita penuh ketidak sempurnaan. Kemudian yang terakhir sampai kepada jihad yang dihilangkan ini akan muncul kemaksiatan dan penguntaran yang ada di mana-mana sampai me, apa sih yang mengubah kemarahan makdusina berjamak yang mandang penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam ini. Ternyata mereka salah untuk menyikapinya Demikian antara salah satu rekaman ataupun kesimpulan yang disampaikan oleh beliau Ustadz Alawin Makmul RGMA Kemudian zaman askalian, dan yang menerima Ustadz-Ustadz yang sudah terroyo-royo untuk menghadap kesana Sudah mengalami prosedur yang benar tapi ternyata justru tidak mau mengisihkan waktu untuk menangkap Ustaz dan para ulama yang akan memberikan serat itu. buku. salah di dalam buku itu disampaikan kurang lebih sehari yang lalu, tapi ternyata karena tidak direspon secara positif, kelihatannya berjaya bencana ini masih terus bahkan Kedua ya, Ustadz ini juga terhambat perjalanan dari Jakarta karena Jakarta juga di Kepung Banjir. Nah, untuk dari ini benar-benar peringatan -benar Allah yang benar-benar harus segera disikapi oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak segera bersikapi dan tidak segera bertotas bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Harafi Mahmur tadi. Mungkin saja mensal itu akan dikesan Awas sebab itu Jangan sekalian yang disinggalkan oleh Allah Alhamdulillah Terima kasih Dengan materinya akan kita Dengan kan yaitu kepada Membawah materi yang kedua Adalah kebijayaan Alhamdulillah Kepasir Waktu sejujurnya kami persilakan Waktu berlangsung 40 bulan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min sururi ampusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu pala mudilalah wa mayidrilu pala adialah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin abdu rasuluh Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad kama sallaita ala Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Majid Al-Bungarban Ustaz Alawi dan e, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah kita patut bersyukur karena pada hari ini kita dapat mengadakan majelis ilmu dalam pengertian ilmu yang sebenarnya bukan ilmu yang dipotong-potong tapi ilmu yang pokok yang diberikan bagaimana sebenarnya menjadi orang Islam yang benar yang iman supaya imannya itu diterima oleh Allah. Sebagaimana tadi telah diterangkan begitu gamblang tegas oleh Ustaz Alawi. Beliau di mana-mana begitulah penterangannya. Oleh karena itu beliau mungkin dijuluki khawarij. Nah, itu aneh-aneh sekarang. Ya. Jadi karena saya adalah kawan beliau jadi saya juga kena julukan kawarit. Ya orang mungkin tidak paham kawarit itu apa ya. Nah ini persoalannya. Karena kita mengkritik penguasa yang jahiliyah, penguasa zalim, kita ingin meluruskan kembali kepada jalan yang benar. Kewajiban kita memang itu ya kan, kewajiban kita mengingatkan Nah, itu, karena maqdiratan ilamatika, walalagum yang tak pun dalam zaman Yahudi dulu, ketika Yahudi mau dilaknat menjadi keraya, memang orang Yahudi Itu sangat jelek betul, tapi masih ada ulama mau yang masih ngingatkan jangan itu salah, jangan jangan diamalkan kamu nanti begini, begini begini begini. Nah, yang satu ulama, tidak ikut tapi tidak mau mengingatkan lalu kawannya untuk apa, kamu mengingatkan orang yang sudah hatinya rusak macam itu tidak mungkin orang mau diadab oleh Allah tetap masih ada kesempatan mengingatkan, masih mau mengingatkan, jawabnya mak di rotani lah Rabbikum wala Allah menyatakan untuk alasan di muka Tuhan, karena nanti akan ditanya, kamu sudah ingatkan belum orang itu? Tentu kita itu jawab sudah ya Allah, gitu. Ya. Jangan sampai belum ingatkan. Tetapi masih ada alasan. Wahala Allahumma ya Barangkali masih mau bertakwah meskipun sudah rusak ya. Nah, ini sebenarnya latar belakang daripada surat ini ya surat eh, kepada Presiden. Ini sebenarnya kemarin itu yang asli itu surat kepada Presiden, ya. Tapi di sini dipindah kepada penguasa. Maka sebelum saya menerangkan yang lalu, yang selanjutnya saya sedikit meluruskan mengenai kegiatan buku ini. Dalam buku ini di atasnya ada Ustaz Abu Bakar Baasyir plus umat Islam Surakarta. Ya. Jadi sebenarnya memang awal daripada uh, ide. Ini sebenarnya dari saya dan beberapa kawan Ini pun Konsep ini pun saya tulis Di pondok pesantren Cipinam Konsep surat ini Nah itu Kemudian Setelah luar Saya hubungi beberapa ulama Tokoh NU, tokoh Muhammadiyah Pokoknya tokoh-tokoh Alhamdulillah ada 9 orang Yang setuju Tapi kemudian Membantu meluruskan bunyi-bunyi surat ini boleh silakan diluruskan kita apa? Ya. Nah, itu. Nah kerja disetujui sembilan orang ini yang tertantung dalam buku itu ada. Ya Sembil eh, sembilan, sembilan orang itu berapa? Itu? Ya, ya, ya sembilan ya, orang. Kya Haji Dok Profesor Dr Salim Majere ini seorang uh. ulama dari Cirebon. Kya Haji Abdul Rosid Sapii ini mungkin dari Jakarta. Ya Dok Embo. Kiai Haji Abi Berizik Sihab ini tersembah kita tahu. Kemudian Dr. Toha Abdurrahman, Rahman, saya kurang mengerti ini. Kiai Haji Muhammad Toifur ini dari Kutai, Purworejo. Ya. Kiai Haji Ohan Jana, Kiai Haji Dr. Ruslan Rajo Rajo Hindu orang Padang. Rus saya, kemudian Mustaq Mutakir Inilah yang berkenan menandatangani surat ini kepada Presiden, ditujukan kepada Ketua MPR, Ketua MPR. Ya, nah, ini. Jadi sebenarnya buku, eh, surat ini bukan bukan pribadi saya, ya. Saya catatannya itu hanya usul saya. Jadi yang memegang peranan dalam surat ini ya para ulama yang lain itu, gitu, ya. Ah. Eh kemudian ada pula beberapa tampak Enco Mamedia yang kami hubungi masih belum berkenan. Karena apa? Karena di situ ada mencirikan demokrasi. Ya kalau ndak cirik opo oh, bahasa sing tepat? Ya Ya sudah kalau gitu. Ndak mau ndak apa-apa. Lah kami doa saja bagi aidya di antara ya, apa saya dan gitu. gitu oh demokrasi memang sirih. Lalu bahasanya apa yang tepat? Tanya ke Ustaz. Ustaz halal. Kan sama insya Allah. Ya. Jadi, gak mau karena ada itu. Macam-macam ya. ya. Baiklah, memang kondisinya seperti itu. Ini surat memang sebenarnya kita ingin mencoba mengingatkan. Jadi alasan kita itu tadi. Jadi, ma'di rotan ilar-robi gumballal lalum jatahku secara dohil kita memang masih menganggap mereka itu Islam karena dari ktpnya dan sebagainya. Tapi Islam yang mungkin masih bodoh karena belum tahu, belum barangkali belum pernah nyantrin, ya. jadi Islam masih bodoh belum kita ingatkan, ya kan? Nah. Oleh karena itu pakai salam Karena memang kita masih menganggap Islam tadinya Tadinya Ya itu Maka perlu pakai salam Karena doirnya KDP-nya tadi Islam Ya Haji, Ya Umroh, kadang-kadang aduknya ini juga hitam nah, Jadi itu ternyata Islam Tapi Islam juga diterangkan tadi ya Kalau alam kita lihat doirnya Lalu kita ingatkan, bahwa Islam Bapak yang bunuh Orang Islam itu kalau memerintah Mesti begini, dalam surat itu Begitu, kita ingatkan begitu Ya kan Nah, lalu kita usahakan datang ke sana, dan diterima masuk, diterimanya di tengah jalan gitu. Di jalan, dikerobokin polisi, di polisi seperti jaga apa gitu ya, dan putusan jaga apa.